Assalamualaikum Saudara-saudara, berita pagi di siang ini Jumat 2 Maret 2018 dibacakan Ardian Syah. Pekerja penggali parit tewas tertimpa beton yang ambruk. Koalisi mahasiswa dan pemuda desa dipergubkan. Menpan RB pertimbangkan pengangkatan guru honor Aceh. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Britanija je juga bisa anda dengarkan di Radio Lowser, 94,6 Park, FM, Aceh Tenggara, Radio City, 94,4 FM, Oksumame, Dan Radio Amanda, 104 FM, Takengon. V Britaniji dan laporan naporan s 4000 FM. Darlun proyek pembuatan turap di Parit, ruas Jalan Takengon Isa, Tepatnya di kawasan kampung Pendiri Tansaril, Kecamatan Bebesan, Aceh Tengah Menelan korban dua pekerja kamis kemarin sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Satu orang tewas dan seorang mengalami luka berat akibat tertimpa beton turap yang rubuh Korban meninggal bernama Rasida, 60 tahun warga kampung Monggal, Kecamatan Bebesan Dia meninggal dunia setelah tertimpa beton turap ketika sedang bekerja Sedangkan kerabatnya, Ahmadi, 28 tahun warga kampung Timanggading, Payareje, Kecamatan Kebayakan, mengalami luka berat dikarenakan menderita patah tulang di bagian paha sebelah kiri. Saksi Mata Rustam mengatakan awalnya ada tiga orang yang bekerja menggali parit di sisi ruas Jalan Takengon Isa. Namun pada saat beton turap yang ada di sisi parit rubuh, seorang di antaranya berhasil menyelamatkan diri. Dua orang lagi, Rasidah dan Ahmadi, tidak sempat lari dan langsung tertimpa beton turap setinggi hampir 2 meter. Melihat kejadian tersebut, warga maupun para pekerja berupaya membantu evakuasi korban dari bawah beton turap yang rebah. Namun, nyawa seorang pekerja tidak tertolong karena mengalami luka yang parah di bagian kepala. Sudarlun berlarutnya, persoalan pengesahan era PBA 2018 membuat sejumlah pihak merasa gerah. Untuk mengakhiri konflik anggaran, Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli APBA Kamabba mendesak Gubernur Irwan di Yusuf segera mempergubkan era APBA 2018. Desakan era APBA dipergubkan disampaikan 18 lembaga yang tergabung dalam Kamabba saat konferensi pers di Triinwan Cafe, kawasan Lampineng, Banda Aceh, Kamis kemarin. Koordinator Kamabba Hadian Syah mengatakan masyarakat telah dengan permainan para elit. Selama ini eksekutif dan legislatif sama-sama mempertahankan ego masing-masing tanpa peduli dengan rakyat. Agar permainan tersebut cepat berakhir maka pihaknya mendesak RAPBA dipergubkan. Ia menyebutkan tarik ulur pengesahan RAPBA 2018 telah membuat ketidakpastian hukum mengenai pendapatan dan penggunaan anggaran Aceh. Yang paling dirugikan dari keterlambatan ini adalah masyarakat, mengingat pembangunan tidak bisa berjalan lancar dan karena roda ekonomi banyak bergantung pada APPA. Sudarlun Menpan dan RB Asman Abnur mempertimbangkan mengangkat guru honor Aceh yang benar-benar telah mengabdi puluhan tahun. Hal itu ditegaskan Menpan dan RB saat menerima Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di kantor Kemenpan dan RB Jakarta kamis kemarin. Dalam pertemuan kemarin, Gubernur Irwan Yusuf menyerahkan berkas guru honor yang diterima dari perwakilan guru saat menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Aceh. Irwandi meminta kebijakan negara mengakui pengabdian dan dedikasi para guru yang telah bekerja baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Gubernur mengatakan di Aceh terdapat 800 lebih tenaga guru honor. Mereka telah mengabdi sekian lama dan belum diverifikasi sejak 2013. Sementara Menpan dan RBI, Asman Abnur menyatakan akan dilakukan verifikasi ketat terhadap tenaga honor. Menurut Menteri, data yang diserahkan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan. <SILENCIO> Sudah dulu empat pelaku pembakaran lahan di Desa Imudama, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan, Rabu kemarin resmi ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka yang saat ini ditahan di Mapolres, Aceh Selatan adalah MA, 49 tahun, warga Gampung Sigling, ...dan NI 42 tahun, warga Puloraya, AI 30 tahun, warga Sigling, dan MA 46 tahun, warga Krumbate. Kapolres Aceh Selatan AKBPD di Satsono ST mengatakan, ...mereka terlibat pembakaran lahan di kawasan Suakamargat Satwa, Gampung Imudama, ...Kecamatan Trumon, pada Rabu 14 Februari 2018. Mengetahui hal tersebut, petugas dari BKSDA Resot Aceh Selatan mendatangi tempat kejadian dan menemukan bahwa lahan yang terbakar masuk dalam kawasan Suaka Margasatwa, Rawat Rumon, Singkil. Dari pengambilan koordinat melalui GPS milik BKSDA Aceh dan melalui hasil pengecekan lahan tersebut, diketahui lahan yang terbakar lebih dari 20 hektar Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas BKSDA Resort Aceh Selatan pada hari Minggu 18 Februari 2018 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Selatan. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudah lun ribuan PNS di jajaran pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengaku belum menerima pembayaran dana tunjangan khusus atau TC dari Pemkap Setempat terhitung Oktober hingga Desember 2017. TC jatah Januari hingga Maret 2018 ini juga belum dibayarkan pemerintah daerah. Deddy, salah satu guru SD di Nagan Raya, mengatakan tunjangan khusus yang selama ini diterima terbagi dua tahap, yakni tiga bulan triwulan keempat serta tiga bulan di triwulan pertama 2018. Namun sejak Oktober 2017 hingga Maret 2018, para PNS di Kabupaten ini belum menerima TC. Meski telah pernah beberapa kali mempertanyakan persoalan ini ke instansi terkait di Nagandraya, hingga saat ini mereka mengaku belum mendapatkan kejelasan sama sekali dari pemerintah daerah, sehingga membuat mereka mengeluh. Para PNS di Nagandraya berharap uang TC tersebut segera dibayarkan. Darlon, sebuah perahu penyeberangan sungai di Aceh Tamiang yang disebut GT, tenggelam saat mengangkut anak sekolah Kamis kemarin. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Tenggelamnya alat transportasi sungai yang telah tua itu terjadi di Kampung Pekan Serui, Kecamatan Serui. GT tersebut masih menjadi sarana umum penyeberangan sungai antara gampung di daerah terpencil. Kamis pagi kemarin GT tersebut menyeberangkan sejumlah siswa yang bersekolah di SMKN Kelautan berlokasi di Gampung Tanjung Mulia, Bendahara. Namun GT itu tenggelam saat akan merapat ketangkahan pinggir sungai di Rantopakam. Camar Bendahara Ibnu Hajar mengatakan tenggelamnya GT ini akibat bocor dan kelebihan penumpang, ditambah lagi perahu ini telah dimakan usia. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut karena GT tersebut mampu mencapai tepi sungai. Sedarlun 2 pemilik pangkalan gas LPG di Sawang Aceh Selatan harus berurusan dengan polisi karena menjual gas LPG bersubsidi tabung 3 kg di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten. Keduanya adalah SIE, 44 tahun, pemilik pangkalan UD Aira Sawang, Gampung Sikulat dan NA 60 tahun, dan AA 60 tahun, pemilik pangkalan AMR Jaya Simpang 3 Sawang. Kapolres Aci Selatan AKBPD di Satsono ST mengatakan penangkapan keduanya dilakukan terpisah saat para personil Satres Krim Polres Aci Selatan melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Sawang. SCA ditangkap pada hari selasa lalu karena menjual gas LPG bersubsidi tabung kila, tabung 3 kg tidak sesuai dengan head. SCA ditangkap saat mengangkut 30 unit tabung gas LPG dengan becak motor ke rumahnya Saat diinterogasi petugas tersangka mengaku menjual LPG Melon Rp28.000 per tabung di atas harga eceran tertinggi yakni Rp23.000 per tabung.